Tentu ada SNP Indonesia, ada Ramayana juga ada. Irmis Ikatan Remaja Music. Siapa dia kalau bukan? Jihan Audi Yuh, pala Pak. You're rushing in the head Tentu ada SNP Indonesia, ada Ramayana juga ada. Irmis Ikatan Remaja Music. Siapa dia kalau bukan? Jihan Audi Kupala. You're present in yeah. every situation in the heavens